Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd Ikhwanifillahi a'azaniallahu wa'iyyakum Pada kesempatan kali ini Kita akan melanjutkan kembali Kajian dari Kitab Taudihul Ahkam Bin Bulughil Maram Yang ditulis oleh Syekh Al-Alamah Abdullah bin Abdurrahman Al-Bassam di mana pada pertemuan yang lalu pembahasan kita masih berkaitan tentang Al-Aniyah yaitu tempat, wadah, bejana atau apa saja yang itu dijadikan media untuk menjadi tempat air ber, baik dipergunakan untuk berbudu maupun untuk minum nah pada pertemuan yang lalu Pemirsa yang semoga dan rahmatullahi Allah Pembahasan kita berkaitan tentang Alat Atau gelas Biring ya, Tempat yang terbuat dari Emas dan perak Apa hukumnya Makan, minum, menggunakan Tempat yang terbuat dari emas dan perak Nah pada pertemuan lalu sudah kita bahas Bahwa hukumnya adalah haram Makan maupun minum menggunakan piring atau gelas yang terbuat dari emas dan perak. Qatara salam la tashrabu fi aniyati adhhabi walfiddati wala taqulu fi sihafihi ma. Fa innaha lahum fid dunya walakum fil akhirah. Janganlah kalian minum menggunakan gelas yang terbuat dari emas dan perak. Dan juga janganlah kalian makan menggunakan piring-piring yang terbuat dari emas dan perak. Apa sebabnya? Kata Rasulullah, "Fa innah lahum fid dunya wa lakum fil akhirah." Karena sesungguhnya peralatan-peralatan tadi itu dipergunakan oleh orang-orang kafir, orang-orang non-muslim di dunia ini, wa lakum fil akhirah dan itu akan kalian pergunakan di akhirat kelak. Artinya Jemaah sekalian bahwa e, penggunaan media baik gelas maupun maupun piring untuk minum dan makan itu dilarang oleh Rasulullah SAW. Nah begitu pula penggunaan e, wadah yang terbuat yang terbuat dari emas dan perak juga tidak diperbolehkan digunakan untuk berbudu. Ya sebagaimana tidak dibutuhkan untuk makan minum juga tidak dibutuhkan untuk berbudu. Nah ini kenapa Khatulistiwa Salam karena ini akan kalian gunakan nanti di akhirat walaupun sekarang digunakan oleh orang-orang kafir bukan berarti bahwa orang kafir pun boleh menggunakan emas dan perak bukan itu maksudnya. Nah, kenapa karena itu berita dari Rasulullah Sallam ini yang banyak menggunakan seperti ini orang-orang kafir mereka menggunakan itu. Nah, Ya, tidak ada orang Muslim kecuali sedikit yang menggunakan mas dan perak e, makan dan minum menggunakan alat-alat tersebut itu berita saja bukan berarti hukumnya boleh bukan. Kenapa? Karena mereka orang-orang kafir itu akan ditanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala atas perbuatan yang mereka tinggalkan yang seharusnya mereka kerjakan. Ya solat misalnya solat meskipun meskipun ketika mereka mengerjakan tidak sah tapi Allah Subhanahu Wa Taala akan mengadab mereka atas perbuatan mereka meninggalkan, meninggalkan sholat, kata Allah subhanahu wa ta'ala ma asalaka kumfis saqor apa yang membuat kalian masuk ke dalam rakah saqor, kata mereka orang-orang kafir ini walam yakun minal musallin kami dulu belum bukanlah orang-orang yang menengahkan sholat, artinya apa yang menjadi kewajiban di dunia untuk orang muslim juga sebenarnya untuk mereka dan mereka akan diazab oleh Allah atas pelanggaran mereka perbuatan nah inilah eh, apa ya bahaya daripada sebuah kesyirikan ketika dia berbuat tidak di tidak dianggap ya perbuatan mereka itu tidak ada nilainya si Allahu Akbar tetapi juga mereka akan dianggap oleh Allah Subhanahu Wa Taala atas perintah yang Allah wajibkan kepada hambanya di dunia ini nah kemudian selanjutnya adalah hadis yang serupa yang yang kalau tadi menjelaskan emas dan perak yang sekarang dijelaskan hanya perak saja. Wanu misal mata rodi anha qolat qolah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alldi yashrabu fi ina ilfiddati in nama yujarjiro fi batnihi na roja hanam. Nau dibilahim Dari Ummu Salamah semoga Allah meridhinya, ia bercerita bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang yang minum menggunakan gelas dari perak sesungguhnya nanti di akhirat kelak di dalam perutnya akan dididihkan di dalam neraka jahanam. Jadi bukan hanya diharamkan jamaah sekalian semoga darah mata Allah ya dijelaskan di sini apa balasannya orang yang minum menggunakan perak atau orang makan menggunakan perak meskipun di sini tidak sebutkan makan tetapi e, kalau minum saja tidak boleh maka makan juga lebih-lebih tidak dibolehkan apa yaitu perutnya akan dididihkan akan keluar suara seperti mendidih di neraka jahanam ini e, serupa dengan hadis yang kemarin kalau kemarin tidak sebutkan kalau yang pertemuan yang lalu tidak sebutkan apa balasannya, apa azabnya, pada hadis berikutnya disebutkan azabnya. Jelas orang yang e, minum menggunakan perak, Allah akan didihkan di dalam e, perutnya suara yang yang yang mengerikan, ya. Suara seperti mendidih ya. Bayangkan ketika ketika kita di satu pabrik e, pabrik yang besar ya, pabrik pengolahan atau apapun yang suaranya keras seperti air mendidih, kita akan merasa takut. Nah, itu di dalam perutnya dia sendiri. Maka, ini sebuah ancaman yang luar biasa, yang Rasulullah SAW sampaikan kepada umatnya, agar tidak melakukan itu. Nah, apa yang e, bisa kita ambil dari, pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis ini? Pertama adalah, Tahrimu syurbi fi'ina ilfiddah, wa mislhu az-zahabu aula. Diharamkannya minum, menggunakan gelas yang terbuat dari perak. Nah, kalau begitu, emas boleh juga dong? Karena tidak sebutkan. Tidak. Emas juga tidak boleh. Kenapa? Karena itu lebih lagi, lebih diharamkan lagi. Kalau perak yang derajatnya di bawah emas, haram untuk dipakai untuk minum dan makan, apalagi emas yang derajat di atas perak. Dan banyak mas-nas syar'i. Uh, apa namanya hukum-hukum syari yang menjelaskan tentang itu tidak sebutkan itunya tapi uh, bahwa itu lebih lebih lebih lebih apa lebih lebih dahsyat lagi lebih besar lagi dosanya misalnya Rasul rasulullah melarang orang uh, minum berjalan bagaimana dengan makan kenapa tidak disebutkan makannya kalau minum saja dilarang untuk berjalan apalagi makan itu contoh saja uh, bagaimana Uh, sesuatu hal tidak disebutkan oleh Rasulullah sallallahu bukan berarti itu tidak ada hukumnya. Ada hukumnya disebutkan uh, ketika itu memiliki relevansi dan itu lebih besar daripada uh, yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula uh, dalam sebuah ayat mengatakan sarabila taqikukumul har. Pakaian-pakaian yang menjaga kalian, yang melindungi kalian dari panas ya. Apakah dia hanya melindungi panas saja? Tidak, dia melindungi panas juga melindungi dingin. Artinya, walaupun tidak disebutkan, dia hanya melindungi uh, panas saja, tetapi sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala menginginkan pakaian itu melindungi panas dan juga melindungi dingin. Nah, begitu pula ini, ketika tidak disebutkan emas, bukan berarti oh kalau itu emas boleh dong? Kenapa? Karena tidak disebutkan emasnya bukan bahwa Perak saja yang derajatnya di bawah daripada emas diharamkan, apalagi emas. Kemudian kedua al-Wa'id as-Shadid al ancaman yang keras al-Sharib fi ina'il fitdoti wa misluhu azhab ancaman yang keras untuk siapa orang yang minum menggunakan gelas dari perak sama juga ancaman itu untuk orang yang minum menggunakan dari menggunakan bahan dari emas. Fa inna 'adzabahu ghalidun shadidun karena sungguhnya azab Allah Subhanahu wa keras ya keras dan kuat fa innahu bi rtika bihadil ma'siyah ma sayasma liwuqi 'adzab jahannam fi jawfihi sawta muribin sawta murib munkar di mana Orang yang melanggar maksiat itu atau melakukan maksiat ini, dia akan mendengar nanti di dalam adab Jahannam di kerongkongannya itu suara yang keras yang mengerikan. nggak tahu gimana suaranya. E, yang jelas ketika kita mendengarkannya itu akan datang rasa takut. ya bayangkan kalau misalnya perut kita nih suaranya kukukuk gitu kerukuk kerukuk ya. Bagaimana mengerikannya suara tersebut yang masuk ke dalam uh, uh, ke dalam rongrongan kita dan ke dalam perut ini? Untuk siapa itu? Untuk orang yang minum menggunakan emas dan perak. Kemudian ketika fil hadis isbatul jazai fil akhirah bahwa di sini ada penetapan balasan di akhirat. Oh, apa balasannya orang yang melakukan ini yang minum dan minum dan makan makanan perak itu nanti di akhirat akan di, uh, di, di, di, dididihkan ya perutnya uh, seperti suara mendidih atau ya banyak sekali yang disebutkan oleh uh, Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulullah Sallam bagi orang yang melakukan maksiat nanti di akhirat akan disebutkan ini uh, ini ini ini azab-azabnya. Wa isbatu adabin nar yawm al-qiyamah dan penetapan adanya siksaan api neraka pada hari kiamat. Wa huwa amrun wajibul i'tiqadi ma'lumun min ad-dini bil darurah. Dan hal ini adalah hal yang wajib diyakini dan hal ini diketahui uh, secara secara khusus diwacuri secara uh, secara urgen tentang urusan agama, ya. bahwa masalah balasan di dunia, masalah balasan di akhirat, kemudian masalah azab di akhirat, itulah permasalahan yang sangat penting, ya, yang harus diketahui oleh semua uh, oleh semua uh, oleh semua umat Islam. Kemudian yang keempat. Wafihi an-najazah yaku nu muafiqon lil amal. Dalam hadis ini dijelaskan bahawa balasan itu sesuai dengan amalannya. Ya. Ketika amalan yang dia lakukan itu yang dilanggar itu hal yang kecil, maka balasannya pun kecil. Ketika dia melakukan perbuatan baik yang besar, maka dia akan mendapatkan pahala pun yang besar pula. Atau sebaliknya. Ketika dia melakukan perbuatan keburukan besar, maka adabnya juga besar. Ketika dia melakukan kebaikan yang kecil, maka adabnya juga kecil. Ketika dia uh, uh, apa namanya, berbuat ke, berbuat yang baik misalnya, berbuat yang baik, berbuat baik yang salah yang kecil, jadi akan adabnya yang yang kecil juga. Fahadillahi atba'an nafsahu hawahu. Dan ini adalah orang yang mengikuti hawa nafsunya. Dan dia, dan dia bersenang-senang dengan untuk minum menggunakan bahan atau menggunakan uh, gelas yang terbuat dari perak. Dan dia akan merasa, akan mendapatkan adab jahanam dengan uh, apa namanya, Hal-hal yang salah dia lakukan tadi. Yang tadinya yang yang yang yang dulu dia di dunia e, bersenang-senang dengan melanggar maksiat itu, nanti di akhirat dia akan diazab oleh Allah Subhanahu wa Wa kadza fal min jinsi amal. Begitulah bahwa balasan itu sama dengan perbuatan yang dia lakukan. Khawani fil azani Allah wa yakum. Ada perbedaan diantara ulama tentang apa? tentang alasan kenapa sih makan dan minum menggunakan perak itu tidak tidak dibolehkan kenapa diharamkan makan dan minum menggunakan emas dan perak kenapa? E, jamaah sekalian bahwa dalam hukum Islam setiap hukum itu ada alasannya baik alasan itu diketahui atau alasan itu tidak diketahui misalnya sholat, kenapa sih sholat? apa alasan sholat? kenapa Allah SWT memerintahkan sholat? atau puasa? ya? kita gak tahu apa alasan Allah SWT ala memerintahkan puasa tapi Allah mewajibkan kepada kita untuk sholat, ya kita sholat nah, tapi pasti ada alasannya pasti ada sebabnya misalnya puasa lah puasa itu kan diwajibkan oleh Allah SWT di bulan Ramadan kenapa Allah wajibkan? dari hasil penelitian bahwa Allah wajibkan karena di situ mengandung kesehatan, ya kesehatan untuk orang yang melakukannya atau para pelakunya. Nah, itu ada ada alasannya atau ada sebabnya kenapa Allah swt memerintahkan Allah swt lama melarangnya. Dengan begitu kebanyakan hukum, ya produk-produk hukum dalam Islam itu uh, ada alasannya, ada ilahnya. Kenapa ini diwajibkan? Kenapa ini diharamkan? Misalnya babi, babi diharamkan oleh Islam. Kenapa? Ya meskipun kita sebagai seorang mukmin kita harus yakini. Kalau sudah Allah haramkan ya sudah kita masa tanya kenapa-kenapanya. Tapi kemudian orang-orang belakangan itu mempermasalahkan setiap uh, permasalahan-permasalahan yang ada, misalnya yang dulu yang kita bahas tentang uh, apa namanya minum menggunakan minum yang di situ uh, jatuh lalat apa yang dilakukan? dicelupkan lalat itu kemudian diambil. kenapa? karena salah satu salah satu sayap itu mengandung e, penang mengandung penawar ya. kalau salah satunya mengandung racun, mengandung penyakit maka ketika satunya dicelupkan juga dia akan memberikan penawar untuk e, apa namanya satu eh, satu satu sayap yang telah masuk yang mengandung bakteri atau mengandung e, bahaya. nah itu jadi setiap hukum dalam Islam itu memiliki alasan ya nah sekarang apa nih kenapa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melarang umatnya menggunakan emas dan perak ada perbedaan ulama di antara mereka pertama sebagian yang mereka mengatakan adalah al khuyala maka surkulu bil fukoroh ini akan menyebabkan seseorang itu merasa sombong merasa besar kepala ya kenapa saya minumnya menggunakan emas dan perak, gitu saya makannya menggunakan emas emas dan perak, nah itu menyebutkan itu, timbul dalam dirinya itu merasa kesombongan dan lebih parah daripada itu itulah dia akan me membuat hati orang miskin itu menjadi sedih, kenapa ya Allah saya nah, misalnya yang perempuan ya, saya bisa bisa beli gelang aja sudah Alhamdulillah luar biasa nah ini malah dipakai untuk untuk minum dan minum dan dan, dan makan gitu sehingga menjebat sedih orang miskin. Kemudian sebagian ulama lain mengatakan bahwa tujuannya adalah tujuan pendidikan, pendidikan apa? Pendidikan karakter atau pendidikan akhlak. Fa inal islamah yasunul muslimah anilah ini hilal wata wal al karena Islam itu telah membatasi, memprotek hati kaum muslimin untuk terjatuh pada kerusakan terjatuh pada kemewah-mewahan yang keduanya itu sangat merusak hati seorang mu'min karena itulah e, menggunakan emas dan perak itu dilarang selain daripada alasan tadi ya alasan bahwa itu mereka akan dimasukkan ke dalam api, apa namanya e, yang yang tadi disebutkan di awal itu apa kesombongan, ya. Dimana pendapat ulama yang pertama adalah karena ini akan menyebabkan kesombongan sehingga diharamkan. Kemudian yang ketiga adalah alasan itu diharamkan karena emas dan perak itu alat tukar, ya, alat tukar untuk jual dan beli dan itu akan mempengaruhi, ya, mempengaruhi ekonomi di seluruh dunia. Dan itu akan menyebabkan kelumpuhan ya Roda ekonomi Dan juga akan menyebabkan terhentinya e, Pemenuhan kebutuhan-kebutuhan pokok dan primer Maka e, Tanpa ada alasan yang kuat Maka itu tidak di, tidak diharamkan Berkata Ibu Qayyim Rahimahullah Ta'ala Alasan Menggunakan emas dan perak Uh, kenapa diharamkan karena itu akan uh, apa namanya Me menarik hati ya menarik hati untuk apa untuk secara penampilan itu merusak dia ya. kemudian secara penampilan itu menafikan sifat ubudiah dia kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan menafikan sesuatu yang yang yang yang nyata ya jadi apa alasannya sih karena akan membuat hati ini membuat hati ini uh, apa ya merasa sombong merasa berat merasa besar hati sehingga ini akan menyebabkan orang enggan untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala kan itulah Allah subhanahu wa ta'ala Rasulullah Salam, Menyatakan kenapa itu diharamkan? Karena itu adalah untuk orang-orang kafir di dunia dan orang-orang nah, kafir di akhirat, untuk di dunia dan untuk orang-orang muslim di akhirat kelak. Kenapa? Karena itu karena itulah mereka susah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini sesungguhnya Perbedaan dengan antar ulama, mana yang lebih kuat? Wallahu a'lam hanya saja semua ya semua yang yang yang yang yang Allah haramkan itu pasti mengandung rahasia Allah Subhanahu wa taala dan hukum-hukum yang tidak disebutkan. Dan bisa jadi semua alasan tadi satu, dua, tiga, empat yang disebutkan itu menjadi alasan kenapa diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alasan pertama adalah bahwa e, ini akan menyebabkan kesombongan bisa jadi itu Kemudian kedua, ini tujuannya tujuan adalah tujuan pendidikan. Bisa jadi itu jadi tujuan pertama tadi e, apa namanya menyebabkan hati menjadi sombong. Kemudian kedua, karena itu menjadi alasan pendidikan dan yang ketiga bahwa itu akan menyebabkan hati ini e, sama dengan yang yang yang di, yang yang digunakan e, karena itu akan menghilangkan sifat ubudiyah, sifat dia beribadah kepada. Allah subhanahu wa ta'ala secara nyata. Ini mungkin uh, yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat. Wallahu wa'lamu biswab. Semasalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.